Mitra bisnis terkait masalah krisis di zona euro. Kwi Kiyangi mengindikasikan terjadinya kondisi yang kontradiktif. Di satu sisi Apindo mengeluhkan turunnya kinerja ekspor sebagai dampak krisis Eropa, namun di sisi lain ekonom-ekonom yang ada di lingkaran pemerintahan justru menilai ekonomi kita masih kuat, serta cenderung membaik bahkan mampu menghadapi gempuran krisis ekonomi. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kuik Yanggi. Pak Kuik, menurut analisis Bapak, ekspor apa yang membuat ekonom-ekonom kita bisa optimis dalam menghadapi krisis di Eropa? Iya, iya, ekspornya, ekspor itu yang bahan mentah, semua yang diekspor. Kalau bahan mentah ya turun siturun agak nah, tetapi kan tidak mengkhawatirkan. Jadi ini ginlah, apindu trea gitu kan. Tetapi pengamat ekonomi trea yang Dengan menepuk dada, betul nggak? Kita percaya yang mana ini? Lantas seandainya ekspor kita memang benar-benar terkendala oleh masalah Eropa, bagaimana dengan masa depan rakyat kita, Pak Gwik? Kalau masa depan rakyat Indonesia itu begini, dari dulu, tahun 1930, itu profesor Buge, Belanda, itu menulis buku yang judulnya Dualistis Ekonomi, Ekonomi Dualistik. Nah, yang kemudian Pak Mitrok bukunya yang terkenalkan itu di pembangunan ekonomi pembangunan Indonesia itu mirip, mirip dengan buku yaitu gini ciri khas dari perekonomian Indonesia itu tidak adanya tidak adanya keterkaitan sama sekali dengan sektor modern dan tradisional jadi Kalau kita bicara soal orang-orang kaya Indonesia, perusahaan-perusahaan besar Indonesia yang memperolehnya kekayaan, memperolehnya laba itu dari dari dari ee uh, lalu dari bahan dari sumber daya mineral segala macam, mereka kan akan makmur terus. Nah, rakyat yang sangat miskin yang 90% itu kan miskin terus. Jadi, what tadi talking about, kita ini bicara yang mana? Kalau kita bicara kepada coba Anda kalau tanya sama Arifin Panikoro gitu Kan berbunga-bunga dia. Ada bicara sama Edwin Surajaya, San Sandiadogo, Uno Adaro, kan berbunga-bunga. Sama Yusuf Meruk, Almarhum, diterus kena nanya kan berbunga-bunga. Terus kemudian, pemilik mal-mal yang gede-gede itu, apartemen, walaupun rugi, enggak ada penghuninya, dibangun terus. Dari mana duitnya? Ada uang begitu banyak, bisa bisa bangun kemana-mana itu, yang, yang, yang kosong, iklannya semakin lama, semakin gila itu tapi pangnya tidak kolek kridi tidak macet dari mana itu kan uang panas semua untuk pencuucian uang dan lain-lain. Demikian quickiangi saya Dinda Natasha.